Manashe berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hiskia, ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asherah seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, Di Yerusalem, aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan, ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asherah yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem Yang telah kupilih dari antara segala suku Israel Aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi Dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan Kepada nenek moyang mereka asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manashe menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat Lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi, oleh karena Manasseh, raja Yehuda, telah melakukan kekejian-kekejian ini. Borbuat jahat lebidari pada segala yang tlahtila kukan ole orang amori yang mendahuluidia. Dan dangan berhala berhala ia tlaamanga ki orang Yehuda berduza pula. Sabab itu beginilah firman tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku, ...dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka. Sehingga mereka menjadi jarahan... ...dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan... ...apa yang jahat di mataku. Dan dengan demikian... ...mereka menimbulkan sakit hatiku... Mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagipula, Manashe mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak. Hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manashe, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Manashe mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman Uza. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan dua tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yodbah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasih, ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya dan tida hidup manurut kahandak tuhan. Dan Pagawai Pagawai amon mga persepakatan melawan dia. Dan mambunu raja di istananya. Tetapi rakyat nagri itu mambunu summa oran ngyang prasapakatan mlawan persepakatan melawan raja amon. Dan rakyat nagri itu mga angkat yosia anaknya. Menjadi raja mga dia. Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Uza. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia.